Telah ku coba untuk mengerti tapi kau terusa di hatiku lagi Aku tak tahu Apa salahku Hingga kau bisa pergi I'm